Assalamualaikum warahmatullahi Berita malam edisi hari ini, Jumat 18 November 2016, dibacakan Ardiansyah. Warga temukan seekor gajah mati di areal perkebunan sawit. Petugas parkir ditemukan meninggal di dalam masjid lok sukun Rumah janda miskin di Idi Timur Ludes terbakar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim di Newsroom Seram DFM.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 Menemukan seekor gajah telah mati di areal perusahaan perkebunan sawit milik swasta di daerah itu, kami sore. Ardi warga setempat mengatakan gajah mati tersebut ditemukan warga dalam kondisi tubuh cekang dan mulai membusuk. Gajah berjenis kelamin betina ini mati sudah beberapa hari lalu karena baunya sudah sangat menyengat. Ia tidak mengetahui penyebab gajah betina itu mati. Ia juga memastikan gajah tersebut mati bukan akibat dibunuh warga karena tidak ditemukan luka di tubuhnya. Namun berat gajah tersebut mati karena memakan racun babi yang dipasang warga sebagai perangkap hama di perkebunan. Saat ini bangkai gajah itu telah dievakuasi oleh pihak terkait. Sudarlun Muhammad Nasir, 22 tahun, warga petugas parkir asal desa Menasa Rambut, Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara, Kamis malam meninggal dunia di dalam Masjid Agung Ba'iturrahim, Lok Sukun. Korban ditemukan meninggal usai pelaksanaan sholat maghrib berjamaah di masjid. Kapolsek Lok Sukun Iptu Hendra Gunawan Tanjung mengatakan, ketika itu seorang jemaah bernama M Yunus Bilal asal Menasatriin, kecamatan Lok Sukun curiga terhadap korban karena setelah jemaah lain selesai salat ia tidak bangun dan tidak bergerak. Setelah didekati jemaah melihat ada busa di bagian mulutnya. Pemuda itu langsung dibawa ke puskesmas Lok Sukun. Ternyata korban sudah tidak bernyawa. Setelah divisu mulai petugas medis jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Menurut Kapolsek Lok Sukun, korban yang sehari-hari bertugas sebagai tukang parkir itu mengalami gangguan jiwa. Namun ia mampu berkomunikasi dengan baik. Tapi kadang-kadang penyakit gangguan jiwanya kambuh. Darlun rumah berkonstruksi kayu milik janda miskin Zainab Ibrahim, 55 tahun, warga Kampung Ulegli, Kecamatan Idi Timur, Aceh Timur, terbakar Kamis malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Gesi Kampung Ulegli, Samsuar, mengatakan... Insiden kebakaran terjadi pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Api berawal dari bagian dapur. Saat itulah api mulai membesar. Warga cepat mengetahui kejadian dan langsung membantu memadamkan. Sehingga api hanya menganguskan bagian dapur dan belum sempat menjalar ke dalam ruangan rumah. Sementara sumber api belum diketahui karena rumah korban tidak berlistrik. Korban merupakan warga miskin dengan kondisi sakit-sakitan. Warga berharap pihak terkait dan pemerintah bisa memberikan bantuan kepada korban. Derlun Kapolda Aceh Irjen Rio S. Jambak melakukan kunjungan kerja ke Biren Kamis sore. Kapolda tiba di pendopo Biren sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan disambut pelaksana tugas Bupati Biren, Insinyur Mukhtar MSI serta pejabat setempat. Kedatangan Kapolda Aceh dan rombongan ke Biren disambut tarian ranu pelampuan yang disuguhkan murid sekolah dasar. Dalam suasana hujan lebat yang mengguyur Biren, Riu S. Jamba turut didampingi istrinya, Wakapolda, serta sejumlah pejabat Polda Aceh. Kapolda Aceh selanjutnya mengikuti tepung tawar oleh pimpinan Dayah Daru Saada, Cabang Jotarom, Tengku H. Muhammad Ishaq atau Abun Jotarom di Pelaminan yang sudah dipersiapkan oleh panitia di Pendopo. Setelah itu Kapolda dan rombongan melaksanakan salat magrib dan makan malam bersama. Karena hujan lebat tidak kunjung reda, Kapolda Aceh hanya beberapa saat mengikuti ramah-tamah dan silaturahmi dengan Muspida atau para pimpinan Forkopimda dan masyarakat Biren. Setelah itu Kapolda dan rombongan meninggalkan pendopo Biren. Berlun Polres Lues secara resmi melarang seluruh kegiatan yang bersifat berkumpulnya masa dalam jumlah besar, terutama aksi demonstrasi. Hal itu untuk mencegah terjadinya kericuhan jelang pesta demokrasi rakyat pada 15 Februari 2017 mendatang. Kapolres Gayulu, Saka BP Bakti, RIN menegaskan tidak akan mengeluarkan izin yang bersifat mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Seluruh kegiatan dalam bentuk apapun yang jelas-jelas memunculkan keramaian tidak akan diizinkan dan jika melanggar akan diberikan tindakan tegas. Menurutnya kebijakan itu berlaku hingga Pilkada 2017 selesai dilaksanakan. Tetapi untuk kegiatan keagamaan seperti wirid akbar atau hajatan tidak dilarang. Kecuali jika dimanfaatkan untuk berkampanye maka akan dilarang. Kapolres yang juga mantan penyidik KPK itu menambahkan izin untuk arung jeram yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Gayo Luwes juga telah dilarang. Kegiatan tersebut terpaksa ditunda hingga Pilkada 2017 selesai dilaksanakan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Berlun kanopi dan dinding bagian atas bangunan pasar tradisional di kedejenip Biren yang sedang dibangun sumber dana utsus 2016 Ambruk setelah hujan deras mengguyur kawasan itu Kamis malam kemarin. Beberapa warga setempat mengatakan proyek yang dikerjakan untuk pasar tradisional di kedejenip sedang dibangun dan hampir rampung. Tiba-tiba kanopi dan dinding bagian atas bangunan pasar tradisional di kedejenip Ambruk saat kawasan diguyur hujan deras. Luas bangunan 4x3 meter terdapat 9 pintu. Kanopi dan dinding yang ambruk adalah bagian yang menghadap ke barat. Sedangkan bangunan yang menghadap ke utara masih utuh. Bangunan pasar 9 pintu ini hampir rampung, sudah 90% dikerjakan. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Biren, Darwan Syah mengatakan bangunan itu dibawa tanggung jawab dinasnya dengan sumber OTSUS 2016 sekitar 700 juta rupiah dan dikerjakan pihak ketiga. Pihanya telah memintar kanan untuk memperbaiki kanopi dan dinding yang ambruk. Gerlun Satuan Polisi lalu Lintas Polres Biren menilang puluhan sepeda motor dalam razia yang digelar di kawasan Bundaran Simpang 4 dan depan pos lantas Simpang Arjun Biren, Jumat pagi. Razia ini digelar dalam rangka operasi Zebra Rencong 2016. Dari pantauan di lokasi razia, sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm muka belakang dan tidak mematuhi rambu lalu lintas langsung diberhentikan oleh petugas. Anggota satlantas juga menanyakan kelengkapan surat kendaraan seperti STNK dan SIM. Selain itu, pengendara yang menerobos lampu merah dan salah jalur juga stop oleh petugas. Ada puluhan sepeda motor yang ditilang dalam razia operasi Zebra 2016. Kasar Lantas Biren AKP Yasnil Akbar Nasution mengatakan, Razia rutin ini digelar setiap hari di lokasi terpisah hingga 29 November mendatang. Pihaknya menghimbau kepada semua pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil agar melengkapi surat kendaraan dan SIM serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas.